Kerabiznis kita tahu bahawa kalau kita bekerja keras, bekerja keras kita mampu. Tapi kita kadang-kadang terlalu lelah. Maka kita perlu melakukan reflek dan recharge. Maksudnya apa reflect dan recharge? Kita perlu mempunyai kebiasaan untuk setiap minggu sekali, mungkin pada hari Sabtu dan Minggu, kita melakukan reflection terhadap apa yang sudah kita kerjakan minggu ini. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ini, apa yang sudah kita lakukan? Analisanya seperti apa? Apa yang sukses? Apa yang gagal? Kenapa sukses? Kenapa gagal? Mana yang tidak jalan? Mana yang harus diperbaiki? Dan apa yang akan kita lakukan di minggu depan starting Senang Nah, ini adalah peristiwa apa yang disebut dengan reflection time. Kita punya waktu untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan selama seminggu terakhir. Sesudah itu kita perlu recharge. Kita punya baterai ini habis kalau sudah Sabtu sore, capek, lelah pulang. Maka kita harus recharging. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin bermain dengan anjing kita, mungkin memotong daun dari bonsai pohon kita, mungkin sekedar relax, ya. Mungkin berolahraga, naik sepeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin kita membawa kamera kita dan memotret di kota Surabaya, di luar, atau di Jakarta memotret kota, ini hobi juga atau sekedar jalan-jalan ke museum ya atau bahkan naik mobil ke gunung, ini adalah recharging dan kita butuh itu, karena Senin nanti, kita akan bekerja lebih keras lagi, lebih berat lagi untuk mendapatkan sukses yang lebih baik, jadi kita perlu melakukan recharging baterai kehidupan kita supaya kita lebih kuat lagi nanti pada hari Senin, nah mitra bisnis Kebiasaan kita melakukan refleks dan recats Pada umumnya yang terbaik adalah seminggu sekali Tentu ada hal yang penting juga bahwa kadang-kadang setahun kita perlulah untuk melakukan recharge dan reflect selama dua minggu ketika liburan besar ya Atau ketika kita cuti ya Atau bahkan ada orang yang punya kebiasaan tiap sore Dia mau reflect apa yang sudah dilakukan hari ini Ketika kejadian-kejadian sedang dalam posisi krisis di mana semuanya serba sibuk setiap hari ingin reflect setiap hari itu oke okay. Tapi sebagai garis besar umum sebaiknya dilakukan seminggu sekali dan mungkin setahun sekali untuk melakukan lakukan reflection dan recharging. saya Tanah Disantoso dengan business wisdom sukses selalu untuk anda. anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com dan facebook dan twitter saya. terima kasih sukses untuk anda.